Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa pemirsa setia Titiwan, Titiang Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu SWT Semoga sekali saya di pagi hari ini kembali di Dubai saya, Titi Kirani di acara Titiang Kolbu Dan insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas salah satu asmaul husna Salah satu asmaul husna nya yaitu Al-Adlu atau Al-Adl Bersama dengan Ustaz Am Amiruddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau ustaz juga bisa dikatakan adil ya ustaz karena bisa membagi waktu antara keluarga dan dakwah ya. Iya, subhanallah amin. Ya sebelum kita akan bahas tentang al adul al adul jadinya jadi, al-anul ini kita akan ibu-ibu ya, dulu ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Bajunya bagus banget sih. Sama Bu kayak Tian. <laughs> Maaf ya Bu ya. <laughs> Tapi ini warna kesukaan saya Bu, makanya saya langsung ngeliat Ibu. Uh, cerah benar deh. Dari pengajian mana nih? Amin. -hidayah. hidayah Subhanallah dari mana Bu? Siang, ya, siang sana. Ih, yang penting sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Bu. Amin. Alhamdulillah, senyumnya menawan di pagi-pagi sama dengan Ustaz Aam. <laughs> Dari pengajian mana, Bu? Al Barokah. -baroka. Berkah ya, Bu ya. Amin. Daerah-daerah mana tuh Al Barokah? Kondokopi. Kondokopi. Iya deh. Ibu pengen kan kita punya sifat adil ya, Bu ya? Nah, nah, kita akan bahasnya bersama satu jam ke depan InsyaAllah dengan Ustaz Am Al Amiruddin Al-Adil ya Ustaz ya Nah, kalau kita bicara mengenai adil berarti Adil Berarti adil itu, adil itu dari kata adil ya Ustaz? Maknanya apa Ustaz? Silahkan. Ya, uh, adil itu. Allah itu pasti maha adil. Karena ada ayat yang mengatakan, Inna allaha layadlimunikuladarratin. Sekecil apapun Allah tidak akan pernah berbuat solim. Hmm. Tidak akan pernah berbuat solim, berarti pasti adil. Ngomong-ngomong adil itu apa, Bu? Hmm. Adil, lah. itu. <laughs> bu, adil itu. Oh, adil itu. Nah, di dalam definisi para ulama mengatakan al-adlu artinya waddu syai'i fi menempatkan sesuatu secara proporsional. Jadi adil itu menempatkan sesuatu secara proporsional. Ibu, sepatu di ditemen di mana? Bukan di kaki. <laughs> Ini di, dipakai di mana? Oh, betul, saya salah pertanyaan. Ibu sepatu disimpan di mana? Di rak sepatu betul, betul. Ya, Itu, Ibu pakai sepatu di mana? Di kaki ya, kerudung? Kepala. Mungkin enggak sepatu lebih mahal dari kerudung. Nah, tapi tetap ada ibu simpan iya ya Sayang banget ya gini, Kan ada yang gini Sepatu disimpan di atas Kenapa? Mahal tau gak 3 juta kerudung cuma 300 ribu disimpen di bawah Itu artinya tidak adil Jadi adil itu menempatkan sesuatu secara proporsional Menempatkan sesuatu pada tempatnya Jadi tidak benar kalau adil diartikan sama rata Kan orang suka bilang Adil dong sama rata Sama rata itu belum tentu adil Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Pada proporsinya Contoh Ibu punya putra yang satu udah kuliah semester 4 Yang satu baru SD kelas 6 Ibu kasih duit dua-duanya 10 ribu per hari Adil nggak? Nggak adil Anak kuliahan semester 4 yang pergi pagi pulang sore dikasih 10 ribu Makan siangnya gimana, ongkosnya gimana Sementara anak ibu yang SD kelas 6 Sekolah SD nya itu dekat rumah Bisa jalan kaki Jadi ternyata adil itu bukan sama rasa Adil itu sesuai proporsinya Yang kuliah dikasih 25 ribu Dari pagi sampai sore Yang SD dikasih 5 ribu misalnya. Itu adil jadi gak sama rata mm -hmm. nah, Jadi keliru kalau kita mengartikan adil itu sama rata mm -hmm. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai proporsinya mm -hmm. Sesuai tempatnya Itu yang namanya adil Nah mm -hmm. Allah itu maha adil Artinya Allah maha tahu Siapa diberi apa dan seberapa mm -hmm. ya. Allah maha tahu Makanya adil yang sesungguhnya milik Allah Karena adil itu berkaitan dengan pengetahuan saya kasih contoh saya sebagai guru boleh jadi tidak adil padahal saya sudah berjuang adil misalnya yang satu saya lihat semua soal dia isi saya kasih saya kasih nilai A karena dari 4 soal dia isi semuanya kalau yang maha murid yang satu lagi dikasih 4 soal dia isi cuma 2 saya kasih C Adil enggak? Adil. Karena saya merujuk ke apa yang dia kerjakan. Tapi kalau ilmu saya luas, boleh jadi itu tidak adil. Boleh jadi. Kenapa? Ternyata anak yang bisa mengisi itu, yang empat soal itu dia bisa isi semua, itu memang anaknya pintar. Jadi cuma, dia enggak belajar. Lihat-lihat gitu aja. Belajar. Sementara anak yang cuma nisi dua soal Dia belajarnya abis-abisan Sampai kaki di direndet Kepala dikompleks Raksa gitu. Eh, itu. Dari pagi sampai sore Hasilnya cek Sementara anak ini cuma Lihat ke teman-temannya Bagaimana materi kuliahnya? Bisa Bu, di sini sebenarnya Saya tidak adil Kalau melihat ikhtiar mereka Tapi karena ilmu saya terbatas Ilmu saya itu cuma melihat apa yang dia isi. Nah kalau Allah hmm. Maha Adil, Maha hmm. karena Allah bukan hanya melihat bagaimana dia bisa mengisi, tetapi bagaimana proses. Iya. Hmm. Makanya di hadapan Allah boleh jadi yang dapat nilai C hmm. pahalanya lebih besar hmm. daripada yang dapat nilai A. Kenapa? Karena yang dapat nilai C itu ternyata kerja kerasnya hmm. luar biasa. Yang Allah lihat kerja kerasnya, ikhtiarnya. Hmm. Makanya adilnya manusia itu dengan segala keterbatasan. Tapi adilnya Allah itu dengan segala keluasan ilmunya. Ya, kita pernah bahas di forum asmaul husna ini tentang Allah itu maha melihat, maha tahu. Ya, jadi adilnya Allah itu komprehensif, ya, komprehensif. Itu sebabnya kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak enak, jangan dulu sujud. Mungkin Allah sebenarnya ingin memberi yang lebih baik dari itu. Karena Allah maha adil, maha tahu siapa mendapatkan apa dan seberapa gitu ya. ya itu makna adil secara sekilas bahwa adil itu apa Bu bukan sama rata, rata. tapi adil itu menempatkan sesuatu setara proporsional gitu. Berarti misalnya kita dikasih ujian Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuk keadilan kepada Allah kepada kita ya Ustaz ya. ya. Ujian dan cobaan gitu. Karena kita suka prasangka buruk ya. Oh, kenapa sih Allah ngasih ujian kita kayak begini terlalu berat begitu ya Ustaz ya. Padahal Allah istilahnya yang Maha Adil itu yang uh, yang sudah berikan kepada kita ya Ustaz ya. Jadi begini. Kalau kita yakin Allah itu mahadil, mm -hmm. percaya ke saya, mm -hmm. kita gak akan pernah suuzon uzon sama Allah. Mm -hmm. Jadi gini, mm -hmm. kalau kita masih suuzon, uzon mm -hmm. dapet musibah, bukannya innalilahi wa inna ilahi roji'un. Apa doa musibah, Bu? Lupa lagi juga gak apa? <laughs> apa. <laughs> Karena kalau pagi-pagi memang pasokan energi ke otak sukara dalam. <laughs> apa terus bu, kita tendat, eh, <laughs> kalau kita kena musibah doanya innalillahi wainnailaihi inna inna inna raji, inna inna inna inna. terus allohu maajirni di musibati waqlu plihfiruminhat, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah yang kau berikan dan ya Allah berikan kepada aku ganti yang lebih besar yang lebih baik dari dari musibah yang aku terima. Nah ini gambaran bahawa Orang soleh, orang yang yakin Allah Tuhan Adil, walaupun ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia selalu berpikir baik Ya Allah dan berilah ganti yang lebih baik. Ya, jadi enggak begitukah musibah teganya teganya gitu kan nah kalau orang yang kena musibah mengatakan teganya teganya itu berarti tidak nyadar tidak sadar kalau Allah itu maha adil pokoknya rumus kesederhana kalau kita yakin Allah maha adil kita tidak akan pernah suuzon kita tidak akan buruk sangka tidak akan pernah kita selalu mengatakan ini yang terbaik untuk saya gitu kita akan lanjutkan ya tapi bukan berarti saya bega uh, ya karena kita harus mari. Nah, ibu-ibu pasti juga ada yang mau bertanya ya mengenai uh, adil ini. Kita akan kembali pemirsa di Titian Kolbu insyaallah. cara mengenai keadilan harusnya kita menjadi tapakur untuk kita sendiri sudahkah kita adil terhadap diri kita sendiri adil di sini antara maksudnya antara uh, tugas kita beribadah kepada Allah dengan apa yang kerjaan kita rutin kita ya Ustaz ya kadang, ya, kadang kita sakit sibuknya ibadah ditinggalkan gitu, ditinggalkan. nah untuk kita bisa adil terhadap diri sendiri dulu deh Ustaz apa sih yang harus kita lakukan bersama kami Iya, ini ada hal yang penting yang belum saya tadi singgung bahwa adil itu memang macam-macam, seserta -macam. mm -hmm. ibu-ibu. Yang namanya adil itu adil terhadap diri kita, mm -hmm. adil terhadap orang lain, mm -hmm. dan adil terhadap Allah. Allah. Mm -hmm. Terhadap diri kita juga butuh adil, yeah, yeah. butuh proporsional. Mm -hmm. Pernah zaman Rasul itu ada seorang Istri seorang perempuan Mengadu kepada Nabi Kata dia itu Ya Rasulullah saya punya suami Saya senang dengan kesolehan dia Tapi saya khawatir dengan keadaannya Suami saya itu Kalau malam tidak pernah tidur Tahajud aja. Kalau siang Dia tidak pernah berbuka Puasa saja Jadi suami saya itu Tiap hari puasa Terus kalau malam Tidak pernah tidur Tahajud aja. Nabi dengar cerita itu dengar berita itu bukannya senang kata rasul panggilnya suamimu kesini begitu suaminya datang kata nabi aku dengar istrimu mengatakan begini begini benar nggak kata sahabat itu betul ya rasulullah saya melakukan hal itu karena saya ingin dekat surga mu nanti itu jadi dia niatnya bagus nggak bu bagus dia ingin dekat dengan rasul sampai malam dia bergadang terus sholat tahajud terus apa kata nabi Ketahuilah, aku ini orang yang paling takwa diantara kamu Aku ini contoh untuk kamu Aku kalau malam ada tidur Nah, nanti aku bangun, aku sholat Siang hari, aku gak pernah puasa tiap hari Kecuali itu puasa yang diwajibkan sahum romadu Kalau kamu mau, gak usah tiap hari Sum yauman waktir yauman sehari puasa, sehari mm. berbuka, sehari saum, sehari berbuka. Itulah saum daun. Itu yang maksimal. Mm. Ini Rasul menegur sahabat yang mm. tidak adil terhadap tunsinya. Makanya saya minta ibu-ibu please lah ada tidur, jangan tahajud. Bisa ya, Bu ya saya minta deh. Saya lihat ibu tahajud terus. Kebalik katanya <guluh> ustaz. Oh, kebalikannya ya. Oh, bobo -bo terus. Nah, itu juga salah. <guluh> Jadi ternyata ya, Nabi Bukannya, oh bagus, eh, kamu selalu begadang Bagus hmm. Kata Nabi, aku ini ada tidur hmm. Aku tak hmm. aku kalau siang Ada puasa, hmm. ada berbuka Nah berarti Nabi mengatakan Terhadap tubuh kita pun kudu adil Kudu proporsional Karena kata Nabi Tubuhmu juga ada hak Ada hak untuk istirahat hmm. gitu. Nah jadi ini Sebuah pemberitahuan untuk ibu-ibu Please lah harus ada tidur Jangan bangun terus untuk taha Taha tolong itu samkan ya Dicatat bu Itu tuh baru adil terhadap diri kita ya kan Adil terhadap orang lain Adil terhadap Allah Kalau adil terhadap Allah tuh Maksudnya Ibu boleh Shofi? Boleh. boleh Tapi begitu datang waktu sholat, sholat. Ibu boleh nonton TV? Boleh. boleh Tapi begitu datang waktu azan maghrib Halo, dan lagi nonton. Ah, azan. Coba azan ditegur, ya kan? ah Azan. Coba. Ini protes Ibu tidak adil, Ibu begitu lagi nonton azan. Alhamdulillah. nantiin dulu, Bu, wudu salat. Nanti nonton lagi. Ada lagi, ya? Ustaz Hasan. Berarti itu tidak adil terhadap Allah, ya? Iya. Baik, Ibu ada yang mau bertanya Ibu mengenai adil ini, ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eva. Uh, ingin bertanya, apa uh, bagaimana apa akibatnya apabila suami tidak berlaku adil uh, dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan ditujukan uh, menegur saya. Di <laughs> awal <laughs> saya udah singgung ya. <laughs> ya. Makanya mau jawabnya rada susah. <laughs> Ini Bu ya. Memang ada banyak istri yang merasa suaminya kok lebih perhatian pada pekerjaan ketimbang pada keluarganya. Ibu, di sini memang adil itu ada dua. Adil subjektif dan adil objektif. Kembalikan dari adil apa, Bu? Iya tidak adil, maksudnya dolim ya Jangan, ter, jangan, jadi harus terada mikir dikit ya Bu ya Jadi jangan sampai gini Apa Bu kebalikan dari adil tidak adil kan? itu betul tapi kurang kreatif. Nah, coba yang kreatif dikit, oh, ya. Apa bu kebalikan dari adil? Zolim, gitu. Ya, betul. Tidak adil juga betul, nggak dosa, nggak dosa. Nah, bukan bu, ibu, ibu terlalu polos dan jujur. Ya. Satu. Ya, jadi gini bu, banyak istri yang merasa terzolimi, alias suaminya itu nggak adil, ya. Coba bayangkan hari libur masih ngurusin urusan kantor masih telpon-telpona ya, itu kamu urus ini, ini ini makan dengan keluarga lagi makan enak bentar-bentar telepon dari kantornya ini sehingga ada istri yang menganggap suaminya kok nggak adil ya Zolim aku emang dianggap apa gitu begini bu ya sebenarnya belum tentu suami ibu itu tidak adil dia melakukan hal itu sebenarnya kembali karena kewajiban dia untuk menafkahi keluarga Yang namanya menafkahi keluarga itu kan e, berkaitan dengan kegiatan dia di luar Jadi itu namanya zolim subjektif Jadi gini, ibu nganggap zolim padahal sebenarnya bukan zolim Kayak begini, Pak Am, saya dizolimi oleh suami saya Coba bayangkan, saya punya anak tiga Per bulan dikasih uang 1 juta setengah Cukup apa? Saya benar-benar dizolimi oleh suami saya Saya ketemu suaminya ya Betul Pak, Bapak menzolimi istri Bapak Sebulan cuma ngasih 1 juta setengah dengan berapa anak tadi? Tiga, Tiga anak ya, gitu. Apa kata suami? Betul Pak, saya cuma ngasih 1 juta setengah Karena itulah penghasilan saya Mau diapain lagi? Berarti saya suami ibu tidak zolim Ibu merasa dizolimi, itu namanya zolim subjektif. Nah, nah, dalam, dalam subjektif, yang dolim objektif begini, hmm. bapak penghasilan bapak berapa? 10 juta. Istri dikasih 1 juta, itu zolim hmm. objektif. Jadi ibu hati-hati, ibu jangan dulu menuduh zolim. Saya bukan membela kaum laki-laki, hmm. tapi saya harus bicara apa adanya. Bahwa belum tentu suami ibu ngurusin pekerjaan melulu itu zolim ke ibu. Ibu merasa dizolimi adalah suami itu melakukan itu demi keluarga. Nah, di sinilah memang butuh suatu kesaling pemahaman. Ya. tidak sia ya, saling pengertian. Jadi memang seorang suami enggak boleh melupakan keluarganya, tetapi juga seorang istri harus paham apa sih pekerjaan suami. Gitu. Sehingga nanti masing-masing bisa menghargai Karena begini Bu, rumah tangga itu kan tujuannya, tujuannya untuk aktualisasi kebaikan. Aktualisasi kebaikan itu apa? Semua itu jadi kebaikan. Iya. Kalau masih pacaran Bu, suami ngasih misalnya, wah, eh sorry, belum jadi suami kan? <laughs> masih pacaran. Suami ngasih bunga pada hari ulang tahun Ibu, ya, itu belum tentu jadi kebaikan. Ya? Kata orang Sunda itu kupuji. Ya itu artinya karena... Uh, ya ada maunya. ada maunya. Karena buktinya setelah menikah hari ulang tahun tuh boro-boro ngasih bunga, ngasih apa. <sukur> Ingat juga enggak? Bahkan istrinya manting-manting, ya. Ini hari ulang tahun istrinya teh kan suaminya lupa malah manting. Ayah, ini hari apa? <tuk> Tanggal suaminya. Hari Kamis. Tanggal berapa? tanggal 24 mama kan tahu gajian tuh tanggal 29 Padahal maksud ibu mau ngingetin itu hari kelahiran. Eh, ah, jadi ternyata bu, pak yang ingin saya tegaskan di sini bahwa rumah tangga itu harus jadi aktualisasi kebaikan. Jadi kalau ada perhatian dari suami yang berkurang karena terkurang oleh pekerjaan belum tentu zolim juga. Kalau dia niatkan untuk kebaikan keluarga ya hmm. Makanya yang paling tahu zulim dan tidak Adil dan tidak Aslinya Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya. Tapi ini bukan berarti membenarkan suami Menomor duakan keluarga bukan, bukan Tetap harus di nomor satu Maksudnya harus berkesimbangan Tadi kan proporsional Tapi ibu harus memandang Ingat bu Orang yang yakin Allah itu maha adil Selalu apa Huz Baik sangka Gitu Baik, sudah puas ibu ya? Iya. Belum puas sudah jangan apa-apa. <laughs> Ih, semoga tidak puas jadi nanya lagi. Ya silakan Ibu mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ibu Hj. Suparmi dari Al Barokah. Hmm. Iya, Bu. Mau tanya Ustaz, saya mempunyai dua anak uh, yang namanya dan mandiri. Hmm. Apakah Apapun boleh yang kemandirian? Iya. Apakah boleh saya memberi perhatian lebih kepada anak saya yang manja tadi Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang keseharian ibu-ibu yang menghadapi anak. Iya. Gini bu, jujur. Sebenarnya eh, cinta itu tidak bisa dibagi rata seperti membagi roti. Kalau kue. Ya Bu ya, bisa. bisa gini Ini untuk A.A., ini untuk Adiknya si Teteh Bisa bagi rata, kue Uang, Ibu bisa Bagi, tapi tahu gak Bu Cinta itu gak bisa dibagi rata Seperti membagi kue Kita punya tiga anak Kita harus menampakkan secara lahirnya ya. Di depan anak kita ya, itu betul. Sama, tapi saya berani jamin Hati terkecil Ibu Itu ada perbedaan ya, ya. Itu ya. mah Bu manusiawi. Ibu bukan malaikat. Heeh. Mm -mm. oh, Enggak suci. <laughs> <laughs> Jadi ibu bukan malah ikat Jadi salahkah kalau hati kecil ibu lebih cenderung lebih perhatian, lebih sayang ke si A ketimbang ke si B? Itu manusiawi. Tetapi secara lahiriah ya, jangan sampai itu terlihat. Ya, terlihat. Jadi sebenarnya nurani ibu kepada yang lebih manja itu boleh, tapi tolong jangan membuat hmm. uh, anak ibu yang mandiri itu merasa Memang si mama tu beda ya sama uh, uh, si AA tu beda pokoknya beda. Emang Naima punya banyak kekurangan. Nah, hmm. akhir, akhirnya kan gitu. Jadi ibu tetap secara nurani kita tidak bisa atur, tapi tolong secara lahiriah. Ya, harus di hadapan anak itu kita adil. Iya. Adil. Mm -hmm. Iya. Baik. Iya. Ari mau bertanya lagi? Ada? Iya, ditahan dulu Bu pertanyaannya ya. Mm. <laughs> Disimpan dulu karena kita akan brief. Jangan kemana mana-mana pemirsa, kita akan kembali dengan pertanyaan dari Ibu yang sudah hadir di sini. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. In Insya Allah Mau Husna. Berbicara mengenai Allah Maha Adil juga bagi kita sebagai hamba Allah, Allah mengatakan surga dan neraka. Islahnya untuk di, tidak menjadikan manusia, maksudnya neraka ini serem-serem, surga baik-baik gitu. Itu adalah sifat adilnya Allah ya Ustaz, yeah. menerapkan uh, bawa nih orang yang berbuat baik balasannya surga, yang berbuat tidak baik ya neraka gitu Ustaz. Ya. Bisa dijawab lagi. Ya, yeah. jadi sebenarnya wujud keadilan Allah itu. Mm -mm, mm -mm dalam bahasa praktisnya mm -mm. jadi dua yeah. reward punishment mm -hmm. imbalan dan sanksi yeah. jadi wujud adil itu mm -hmm. bukan hanya Allah kita juga wujud adil itu reward punishment mm -hmm. ketika orang itu mendapat uh, melakukan kebaikan, kebaikan mm -hmm. ya pasti dia akan mendapatkan kebaikan mm -hmm. kalau dia berbuat keburukan ya keburukan makanya adil itu ada di rumus petani sebenarnya mm -hmm. rumus petani kalau ibu menanam cabai, ibu akan memanen apa? Cabai Kalau ibu menanam singkong, singkong Singkong Makanya lagu yang paling tidak masuk akal adalah semangka berdengkiri Itu sangat tidak masuk akal Itu keluar dari rumus ilmu pertanyaan kan Nah Artinya apa? Yang namanya adil itu Kalau kita menanam kebaikan, menuai kebaikan adil. Cepat, lambat, dunia, ataupun hmm. akhirnya Gitu. makanya bu jangan pernah merasa aku kok aku sudah berbuat baik kok nggak ada hasilnya jangan karena hasil itu ada dua boleh jadi di dunia tidak kita rasakan hasilnya tapi di akhirat kita akan terima <tuk> itu seperti halnya ya aku enak ya aku ketahuan tahu nggak berbuat dosa itu aku nggak ketahuan ya alhamdulillah <tuk> <tuk> aku nggak kata hati-hati di dunia nggak ada apa akhirat <tuk> Nah, jadi kalau kita yakin Allah itu Maha Adil, sebenarnya membuat kita akan berhati-hati. Ya. Karena Allah itu sangat tepat memberikan sanksi dan sangat tepat memberikan uh, apa imbalan atau reward. Iya. Baik, tadi ada yang tujuh tangan yang mau bertanya. Kemarunjuk silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nini. Saya mau bertanya pak ustadz. Ibu ya, Nini. Apakah emosi seseorang dapat menyebabkan perbuatan tidak adil? Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi. wabarakatuh Ya, yang yang ditanyakan Bu Nini penting loh bu. Karena boleh jadi kita berbuat tidak adil saat emosi kita tidak terkontrol. Saya ingin tanya, Bu pernah nggak Ibu udahnya tuh nyesal marahin anak? Iya. Itu berarti waktu marahnya berlebihan. Iya. Ya, walaupun Ibu kan nggak pernah merasa nyesel marahin suami. Ya. <laughs> Jadi gini Bu ya, kalau Ibu lagi marah, udahnya gini, kok aku kasar banget ya sama anakku? Sebenarnya aku udah nggak layak berarti ibu ketika marah itu eh, emosi yang dominan gitu. Makanya yang ditanyakan Bu Nining penting. Ketika luapan emosi itu tidak terkontrol, saya berani jamin ibu akan berbuat dolim Iya. Tapi begitu ibu bisa mengendalikan emosi, maka ibu akan bisa berlaku adil, ya. Itu sebabnya Nabi menyuruh kalau kita marah nah. <sartress> kalau kita marah mm -hmm. ibu kalau marah ya Nih, supaya kita adil kalau ibu marah apa yang harus ibu lakukan? <sart> tidur <sartress> tidak nah, apa-apa kalau subuh begini kalau subuh Jadi kalau ibu marah bu jangan dulu bobo kalau ibu marah tawuz tak usah apa ibu, A'udzubillah Ibu marah sekali sama anak A'udzubillah, Masyarakat Karena Nabi pernah melihat Ada orang yang marah Kata Nabi, sekiranya dia membaca A'udzubillah, tentu setan yang ada di tubuhnya Akan lari Tapi A'udzubillahnya pakai hati Jangan, sini Rina, A'udzubillah Masyarakat, Masyarakat Sampai telinganya copot, Alhamdulillah <tabuk> Jadi audzubillahnya harus pakai hati Udah ta'awus ud, ibu masih marah juga Baru ibu berwudu nah, Sudah berwudu masih marah juga ibu sholat Saya berani jamin kalau ibu sholat itu marahnya benar-benar Sebab sampai hari ini tidak ada orang yang sedang sholat marah Allahu Akbar Wajah tu wajan, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini Tidak ada katanya. lagi marah. Nah, nah bu, kalau sudah sholat ya, baru ibu sini sayang, mama tu. Nah, ibu akan terus. Mm -mm. mm -mm. Ibu nggak akan zolir. Sini saya, coba ya, ibu akan terdetak. Karena ibu sudah tahu, sudah huzoo, sudah sholat. Ternyata begitu lihat anak marah lagi, buruk lagi, sholat lagi. Lihat anak marah lagi, wudhu lagi, sholat lagi ya, ya, Sampai air habis satu bak. Ibu bilang filak lagi <laughs> Sampai filak ya. Jadi intinya ibu-ibu serta para pemirsa Apa yang ditanyakan ibu Nini ya, Saat emosi kita meluap luat Saat emosi kemarahan kita sudah out of control Di luar kontrol kita Saya berani jamin Kemungkinan kita akan berbuat zolib Makanya kata Nabi Kalau kau memutuskan perkara Jangan dalam keadaan marah iya. Gak boleh Apalagi perkara-perkara besar Makanya dalam Islam itu Tidak sah Menceraikan istri dalam, dalam keadaan, keadaan emosi, emosi. Namun, iya. Itu sebabnya di pengadilan Hakim akan menasehati Coba Bapak fikirkan lagi apa betul Bapak akan menceraikan istri gitu. Maksudnya supaya si suami menceraikan itu benar-benar tidak sedang marah. marah. Makanya dalam Islam tidak boleh mengambil keputusan besar dalam keadaan marah. marah. Karena boleh jadi keputusan itu akan bernapas ketidakadilan mm -hmm. itu atau kezoliman. Baik. Iya. Silahkan Bu ada yang bertanya lagi. Oh iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurjana. Ya Ibu Nurjana. Ustaz saya mau bertanya, bagaimana caranya kita bisa berbuat adil terhadap seseorang yang telah menyakitkan kita? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga penting, bu. Hmm. Kalau saya berbuat adil pada ibu-ibu yang solehah ini, Amin. Gampang kan? Ya betul, bu. Kalau dipuji gitu teh Amin. Nah, <laughs> jangan gini. Gue gituloh jangan. Ibu-ibu <laughs> <laughs> yang solehah ini Amin, amin. gitulah. Jangan. Ibu-ibu yang soleh ini gue gituloh. Amin. Nah, <laughs> ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> bu, kalau saya berbuat adil pada ibu-ibu yang solehah ini, ya wajar. Ibu berbuat baik sama saya, baik. saya berbuat baik sama ibu. Gampang bu, yang sulit adalah bagaimana kita berlaku adil kepada orang yang nyakitin kita. Ya, nah ini yang susah. Makanya Allah menyebutkan ciri kesempurnaan akhlak dan iman seseorang apa? Wayad rou nabil hasanatiasayi ah. Mereka balas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Orang lain pelit balas dengan dermawan itu tetangga pelit balas dengan dermawan hmm. jangan suami pulang dari Surabaya mah mah ini ada oleh-oleh kasih tetangga ha! dia juga pelit <laughs> <laughs> jangan sok suci ayah <laughs> dia juga pelit kapan seumur bertetangga dia ngasih ngirim-ngirim nggak pernah <laughs> nggak usah <bisa. laughs> nggak boleh gitu tetangga nggak pernah ngirim-ngirim ibu si hmm. itu namanya uh, apa e, selalu berbuat baik kepada siapapun. Mm -hmm. Jadi e, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu merupakan akhlak yang sangat mulia. Orang lain pelit kita dermawan. Orang lain pendendam, kita pemaaf. Orang lain ngomongin keburukan kita, kita ngomongin kebaikan dia. Jadi kalau tadi ibu tanyakan, bagaimana sih saya cara berlaku adil kepada orang yang menyakiti? Nah, ini ibu harus memiliki hati yang lapang, yang luas. Ibu harus punya hati seluas samudra seindah mutiara dan seputih salju. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau udah kalau kalau hati kita udah seluas samudra, Bu. Orang mau nyakitin apa-apa tuh nggak mm -hmm. ngaruh. Mm -hmm. Jadi rumusnya supaya kita bisa berlaku adil kepada orang-orang yang menyakiti kita, milikilah hati seluas samudra, seindah mutiara, seputih salju. Subhanallah. Rumus dia baiklah. kita bicara keadilan. Bila kita ingin berbuat adil, apakah emak itu tergantung keimanan kita gitu? Maksudnya ni orang yang sudah saya berbuat adil dan orang itu juga isanya menanggapi ketika kita berbuat adil. Apakah ada sesuatu keimanan kita emak harus ada prosesnya dulu? Ustaz? Ya, adil itu uh, ada dua unsur. Hmm. Imannya ada, hmm. terus latihannya juga ada. Hmm. Hmm. Jadi memang untuk bisa adil tu perlu perlu pembiasaan, hmm. perlu latihan. Hmm. Hmm. Ayat hmm. tadi membalas keburukan orang lain dengan kebaikan enggak bisa dengar sekarang iya. langsung tiba-tiba insaf. Nah, itu iya, butuh iya. latihan itu loh. Iya, iya. Jadi butuh proses. Butuh proses. proses ya. Dan ya. kita bagaimana bisa menggali diri kita untuk bisa seperti tadi selalu memaafkan kesalahan orang lain ya meskipun mungkin kadang menyakitkan. Iya. Deh. Nah, mm. uh, kalau misalnya uh, Ustadz, kita akan bicara nanti dengan kesimpulan bagaimana sih istilahnya adilnya Allah untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari yang tadi butuh proses yang pastinya juga tidak mudah ya Ustadz, kita akan beritahu dulu. Yang kemana-mana pemirsa pemisah, kita akan kembali selai satu ini. Tetap bersama kami, In insyaallah. Hidup dan ada di mata Allah juga perlu proses yang tidak gampang ya Ustaz ya. ya. Perlu perjalanan, itu tadi memaafkan orang lain dengan hati yang lapang. Nah, langkah-langkah apa sih Ustaz yang harus kita tempuh atau bagaimana sih untuk kita bisa uh, bersikap adil kepada orang lain dan insya Allah adilnya itu bermakna juga bagi kita? Iya, begini memang ada pertanyaan penting bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa adil. Hmm. Tadi saya kemukakan adil itu wilayahnya ada berapa bu? <tuh> lupa lagi juga <tuh> apa? <tuh> bu, lupa lagi juga apa? Apa? Ya saya hanya ini. Jadi memang jangan ditanya, gitu ya. Jadi saya tadi katakan bu adil itu terhadap diri kita, ya kan? Sekarang udah mulai ingat ya. Adil terhadap orang, orang lain, lain, adil terhadap, terhadap Allah. Allah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa adil? <guluh> Udah emang bisa jawab, ketawa lagi. <guluh> <gitu. guluh> ya, gimana kita bisa adil ya <guluh> dalam tiga wilayah itu? Pertama, adil itu saya ingin tegaskan kaitan dengan masalah ilmu. Jadi gini loh bu, makin luas ilmu kita, makin luas wawasan kita, kita cenderung akan bisa lebih adil. Karena keadilan itu erat kaitan dengan ilmu sebenarnya. Makanya kenapa hanya Allah yang maha adil? Karena ilmu Allah itu tak terbatas, tak terhingga. Makanya Allah pasti maha adil gitu loh. Jadi kalau kita mau adil pada diri kita, mau adil pada sesama, mau adil kepada Allah, maka mau tidak mau kita jangan pernah lelah untuk belajar, belajar, belajar gitu, hmm. coba bayangkan ibu-ibu setengah empat sudah ada di studio, Nih, biar belajar, Iya <laughs> <laughs> gitu, ya kan? <laughs> nah, makanya Nabi mengatakan, idzah aradallahu bi amdin, maeron tak <tid> wahaku Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seorang hamba Allah tumbuhkan semangat untuk memahami ajaran agama. Mm -hmm. Jadi bawaannya itu senang aja belajar agama itu. Mm. Kan ada yang ngaji yuk. Kan <gissue> <Gitu. gitu. gitu> nonton yuk, yuk. <hayu."> <gitu>, gitu kan ada yang gitu ya. Nah, kalau kita ingin adil, satu harus ada ilmu. Harus ada keinginan untuk belajar. <gitu> karena adil kaitannya dengan masalah keluasan ilmu. Yang kedua, adil itu butuh pembiasaan. Butuh latihan gitu. Contoh Satu saat Nabi bertamu Pada satu keluarga Terus ada anak Umurnya gak jauh Lalu si ayah itu uh, Ke anak yang satu Sini nak sayang Disimpan di pangkuannya Kalau yang satu saja dibiarin Gak ditanya Begitu anak-anak tadi udah masuk ke dalam Nabi negur di lubai na abinatiku, biasakanlah adil pada anak-anak. Sebahannya. Jadi Nabi melihat ada ketidakadilan. Hmm. Karena dua-duanya masih kecil, harusnya sini nak sayang, sini sini, sini sini, itu. Hmm. Hmm. Kecuali kalau yang satu kuliahan, <laughs> <laughs> yang terutama si kecil, sini nak, sini nak bro <laughs> <laughs> Ya jatuh bahkan terjeat ayahnya. Nah, ah, jadi ya ternyata adil itu butuh latihan iya. butuh pembiasaan. pembiasaan makanya nabi langsung negur di nubain abnaikum karena dua anakmu itu kecil dan tidak jauh umurnya coba kalau yang satu digendong yang juga, kalaupun gak digendong hmm. dipeluh yes. hmm. itu yang disebut bahwa untuk adil satu butuh apa bu? lupa lagi <laughs> apa? apa? Butuh ilmu. <tuh> ilmu> Awak saya jangan sampai lupa. Adil itu butuh ilmu. Yang kedua butuh latihan atau pembiasaan. Yang ketiga bu, nah ini tidak kalah penting. Bermohonlah selalu kepada Allah untuk bisa adil. Karena, eh, ya, walau bagaimanapun, kalau Allah sudah menolong kita, kita jadi ringan. Oleh sebab itu di antara doa kita kita mohon ya Allah berikanlah kepadaku jiwa adil jiwa yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya ya. Ya Allah jauhkanlah dariku sifat-sifat zolih, baik zolim terhadap diriku, zolim terhadap keluargaku dan zolim terhadap Ya zoli Allah Jadi kita selalu bermohon pada Allah untuk uh, bisa berlaku adil gitu loh Nah itu diantara tahapan-tahapan yang penting untuk kita perhatikan Satu pemahaman, dua latihan 3 doa. doa. Semoga dengan cara itu kita bisa memiliki sifat-sifat yang adil. Dan yakinilah bahwa Allah lah yang, yang maha, maha adil. adil. Karena doa itu maha. kita selalu mendengar ya, ya Allah yang maha adil. Karena yang, yang, yang paling yang pasti adil adalah Allah. Kita sebagai manusia ya itu tadi. Dibawah, harus hmm. selalu dibawahnya Allah ya Ustaz ya. Baik. Ustaz terima kasih banyak waktunya ilmunya kesempatan. Hati-hati di jalan ya Ustaz ya pulang ke Bandung. Ya Ibu-Ibu terima kasih banyak Kak Ibu ya. Sudah hadir di sini salam untuk keluarga hati-hati di jalan ibu juga di sini terima kasih sudah ada di sini insyaallah kita ketemu lagi bu ya dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan anda sama satu jam ini jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan tayangan Kolbus siaparisnya sampai dengan Jumat jam setengah pagi hanya di TV One menuntut ilmu satu kewajiban tapi alangkah lebih baik ya kita mengamalkannya pikiran ibu setakruh pamit undur diri mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.